Ma'asyur al ulama al-fudala Ma'asyur al-asadidha al-qurama Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh di Masjid Hizbullah Simasari Yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah Hari ini kita menginjak Pada hari ke-11 Atau hari kedua di Dalam pembagian Sepuluh hari pertama Sepuluh hari kedua Sepuluh hari ketiga disanya mengucapkan hari ke sepuluh Padahal maksudnya Tanggal sebelas pada Sepuluh hari kedua Alhamdulillah Sebagaimana kita ketahui Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW Bahwa Sepuluh hari kedua Ini termasuk disebut Dalam hadis tentang puasa Ramadan di hari Sepuluh kedua Termasuk Hari-hari maufiroh Minallah Yaitu hari-hari diampuni dosa Oleh Allah SWT Mudah-mudahan Hari ini Dan seterusnya Kita mendapatkan maufiroh dari Allah SWT Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Sesuai dengan tema yang disampaikan oleh saya yaitu tema membumikan Al-Qur'an. Alhamdulillah Al-Qur'an ini sudah membumi alias sudah diterima oleh masyarakat penduduk bumi sejak zaman Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Masih hidup Jadi Kalau saya diminta membumikan Al-Quran Itu namanya ketinggalan zaman ya. Sudah zaman dahulu Kala sejak Nabi Sudah menyebarkan Al-Quran Ini Alhamdulillah Al-Quran ini luar biasa Menggema di zaman itu Bahkan di dalam Riwayat Tentang turunnya Ayat suci Al-Quran itu sampai Nabi pernah berpesan Agar umat Islam atau para sahabat itu Konsentrasi untuk menghafal Al-Quran Menulis Al-Quran, mencatat Al-Quran Dan menjaga kelestarian Al-Quran Nabi bersabda La taktub'anni ghoirul Al-Quran Faman yaktub'anni ghoirul Al-Quran Famhuhum Kata Nabi Jangan tulis Dariku selain Al-Quran Barang siapa yang menulis Dariku selain Al-Quran Hapus saja Ini menurut para ulama Dalam ilmu muslawah hadir Ini luas artinya Artinya Jangan engkau atau jangan kalian tulis dariku dari Nabi selain Al-Quran. Di awal-awal Islam ini diajarkan oleh Nabi, di awal-awal Al-Quran ini turun, maka para sahabat ini dilarang mencatat hadis Nabi. Padahal hadis Nabi adalah suatu ajaran dan suatu syariat ya, tapi tidak boleh ditulis. Khusus untuk hadis harus dihafal Tapi Al-Quran harus ditulis Apa perbedaan dihafal dengan ditulis? Kalau dihafal itu ada kemungkinan lupa Kalau ditulis maka kelestariannya terjaga Karena itu Nabi di awal-awal Islam dan masyarakat mulai berkembang Islamnya ini beliau mengatakanlah tertubuani khairal Quran jangan mencatat apapun dariku selain Al Quran faman yak tubuani khairal Quran siapa yang sudah terlanjur menulis dariku selain Al Quran Famuhu. maka hapuslah itu wasiat Nabi sampai saat itu. Di mana-mana yang punya para sahabat ini uh, berlomba-lomba menulis Al-Quran. Ada di pelepah kurma, ya, di lempengan-lempengan batu yang mereka punya. Ya, jangan heran kalau batu ditulisi. Memang semacam itu zamannya ya. Kalau mungkin zamannya bapak-bapak yang sepuluh ini zamannya batu tulis kan. Enggak aneh ya. Kan gitu. Atau mungkin agak sedikit lagi kalau misalnya ngetik stensilan itu pakai. Mesin tik yang klik-klik itu enggak aneh Tapi kalau sekarang pakai mesin itu ya diketawain anak muda kan gitu ya zamannya Zaman internet kan gitu Nah zaman berubah Baik Setelah Al-Quran itu mulai Membahana di kalangan Para sahabat, Fulan hafal Al-Quran Fulan hafal Al-Quran sahabat ini punya tulisan dan segala macam Barulah Nabi mengizinkan Untuk menuliskan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saat itu ada seorang sahabat yang namanya Abu Syah. Abu Syah ini tidak punya kekuatan yang lebih, artinya kekuatan hafalannya itu lemah. Maka beliau ini sudah Al-Qur'an sudah membana ya, sudah ada di dada Mati Islam, sudah ditulis di mana-mana. Maka Abu Syah ini izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya disuruh menghafalkan hadis ini kok rasanya enggak mampu. Apa boleh saya menukil menulis dari beberapa sahabat? Boleh apa tidak? Maka karena Nabi sudah melihat Al-Qur'an ini sudah ada di dada umat Islam, di dadanya para sahabat, maka Nabi mengatakan, "Uktubuli Abi Syah." Kalian tuliskan hadis-hadis untuk Abu Syah, yaitu sahabat. Nah, sejak itu kemudian Mulailah penulisan hadis oleh para sahabat Ini diperkenankan karena memang Al-Quran sudah membumi Di kalangan para sahabat Taala. R.A.W.T Karena itu kita meyakini bahwa Al-Quran ini memang turunnya sampai kita ini ya estafet Karena itu dikatakan turunnya Al-Quran sebagai khobar mutawatir apa itu mutawatir? Mutawatir adalah marwahum jam an jam'in yastahilu tawatu'u 'alal kadhib. Yaitu kabar berita rawahu an jam'in ya. Jam'un an jam'in yang diriwayatkan sekelompok orang yang banyak diterima oleh orang yang banyak yang mustahil terjerumusnya kepada kebohongan bersama. Itu namanya mutawatir. Maka datangnya Al-Quran Sejak zaman Nabi sampai detik ini Namanya Khobar mutawatir Orang yang ingkar terhadap khobar mutawatir Menurut Para ulama Kalau masalah ini masalah agama Itu bisa kufur, murtad, na'udhu bilimin nah, Contoh Khobar mutawatir Setiap orang yang Berangkat haji orang Indonesia ini Kalau pulang Ditanya Pak bu itu ka'bah kan ada penutupnya kainnya itu kainnya warnanya apa maka mulai dari orang Jakarta ya sampai orang Malang Selatan sana pojokan misalnya itu akan mengatakan warna kain ka'bah adalah warna hitam maka kalau ada orang ngomong misalnya saya besok umroh 10 hari pulang, saya bilang ternyata uh, kain kaabah itu warnanya apa ya hijau? Kau oh, jangan hijau lah, makanya kuning, gitu ya? Kan nggak cocok. Terus dites oleh beberapa orang. Kamu kapan umroh saya kemarin. Loh, apa bener warna kain kaabah itu kuning? Nggak bener itu, pasti warnanya hitam. Maka berita kain kaabah warnanya hitam. Yang diriwetkan dari setiap generasi yang banyak Yang tidak mungkin ada kesepakatan terhadap kebohongan Maka di sini namanya ini riwayat mutawatir Lah siapa orang menurut para ulama Yang ingkar terhadap riwayat mutawatir Maka dia telah keluar dari agama Islam Karena itu siapapun yang mengingkari Al-Quran yang turun sejak zaman dahulu kala. Zaman Nabi itu sampai sekarang tetap lestari, tidak berubah. Kok ada yang ingkar? Ini termasuk orang yang mengingkari habar mutawa terhukumnya. Jangankan mengingkari 30 juz. Mengingkari satu huruf saja dari huruf-huruf Al-Quran. Misalnya huruf Alif Lam Mim ya itu dia mengatakan omemnya oh, itu bukan dari Quran bukan dari Allah itu ya saya nggak yakin alif lam mimnya dari Allah saya nggak yakin nah, ini sudah kufur sudah murtad naudzubillamim dalil kenapa karena kalimat alif lam mim itu sejak zaman Nabi mendapatkan wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril ya sudah alif lam mim itu nggak berubah berubah ini namanya habar mutawatir Alhamdulillah kita umat Islam Sampai detik ini Tidak ya, ada yang namanya umat Islam itu Ingin merubah Al-Quran kan tidak ada Yang ingin merubah Al-Quran adalah Pasti orang-orang di luar Islam Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Terahmatilah oleh Allah Di samping Al-Quran itu nah, Datang yang mutawatir Juga Al-Quran itu sendiri Termasuk mu'jizat yang dijaga oleh Allah SWT Yang kita sudah kenal, kita sudah maklum Allah berfirman Inna nahnu nazzalna dzikro wa inna lahulah sesungguhnya kami Allah yang menurunkan azikro yaitu Al Quran itu dan sesungguhnya kami Allah juga yang akan menjaganya melestarikannya yang tidak mungkin terkontaminasi dengan perubahan-perubahan apapun karena itu inilah mukjizat Nabi Muhammad SAW sedangkan isi Al Quran itu mukjizatnya besar luar biasa Rahasia di dalam Al Quran ini banyak perkara-perkara yang Kalau dipikir secara logika akal ini Mustahil terjadi Saya contohkan Nabi kita ini Nabi yang memang dilahirkan Dan diciptakan oleh Allah Sebagai Nabi yang buta huruf Artinya Nabi yang buta huruf Yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis Bagi Nabi Bagi Nabi Muhammad maksudnya Buta hurufnya itu dalam mu'jizat. Tapi bagi umatnya, buta huruf adalah celah alias aib. Kalau kita tidak bisa baca kan aib ya. Atau buta huruf kan aib. Tapi bagi Nabi justru itulah mu'jizat Nabi. Kenapa demikian? Karena Allah akan memberi suatu amanat yang besar yaitu Al-Quran. Kepada Nabi yang buta huruf. Sehingga tidak ada celah bagi musuh-musuhnya untuk mengatakan. Wah... Muhammad ini menukil dari Injil, wah Muhammad menukil dari Zabur, sampai tidak terjadi semacam itu, murni Nabi Muhammad yang buta huruf itu tiba-tiba diajari Al-Quran, yang Al-Quran ini sangat luar biasa mu'jizatnya, segala macam kehebatan Al-Quran ini ada, mulai dari susunan nah, siapul kalam, atau susunan bahasa, tata bahasanya itu bagus, Indah sastranya, dan apa yang ada di dalamnya ini adalah hukum-hukum, bukan sekedar hukum-hukum, tapi disusun dengan bahasa yang indah. Kalau dibaca, ada yang namanya orang Islam mendengarkan atau baca Al-Quran itu kemudian bosan dalam artian kok ga enak, yang ayat ini kok ga enak, ya bilang ayat ga enak itu ya. Nah, kalaupun misalnya orangnya ini orang Islam yang punya keyakinan, maksudnya yang bener-bener Mumin ya misalnya dia tidak mampu membaca Al-Qur'an ya karena suaranya kurang bagus barangkali. Dia mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an baik itu lewat kaset atau qoriah, qori qoriah ah, ini ya membacakan tetap enak didengarkan. Dan tidak bosan-bosannya. Mau ayat mana saja enak didengarkan. Itulah kehebatan Al-Qur'an dari segi susunan bahasa. Dari segi isi ini luar biasa. Padahal hukum tapi dikemas dengan sesuatu yang tidak membosankan. Coba kita kalau disuruh baca kitab hukum undang-undang dasar ya. Undang-undang pidana, undang-undang apa. Ya. Sepuluh kali suruh baca. Tidak sampai sepuluh kali. ya Tiga kali bacanya baca cembelenger. Ya. Tapi kalau Al-Quran bukan sepuluh kali. Berpuluh-puluh kali membacanya ya enak-enak aja. Walaupun ayatnya ayat hukum. Misalnya ayat... Wa ahlallahu albayyaa wa harromarriba. Al Mulai dulu dibaca, ya begitu saja. dilakukan enak. Wa ahlallahu albayyaa wa harromarriba. Al Misalnya, lagu yang enak, yang kori-kori. Ya maaf saya tidak bisa dengarkan, bukan kori ini masalnya ya. Itu juga didengarkan enak. Orang standar bacanya enak, anak kecil bacanya juga enak, orang dewasa enak. Subhanallah. Inilah mujizat Al-Quran Padahal itu adalah urusannya Halal haram alias hukum Tata cara Ini luar biasa Nah diantara isinya Ada sesuatu yang ho'eb Nabi Muhammad yang nabiun ummi Itu bisa merangkan tentang keadaan surga Bisa merangkan tentang keadaan neraka Bahkan yang ho'eb, yang belum terjadi Dengan Al-Qur'an, Nabi Muhammad bisa menerangkan kejadian hari kiamat Padahal belum terjadi Pernah suatu saat uh, diktat kala umat islam ini masih baru-baru Dan baru uh, hijrah ke kota Madinah Tapi sebelum saya ceritakan tentang masalah hijrah Nabi dan para sahabat ini Nah, ada suatu yang ingin saya sampaikan bahwa sebelum Islam muncul atau dikatakan pra-Islam barangkali itu di dunia zaman itu ada dua kekuatan besar yaitu kekuatan Romawi dengan kekuatan Persia, Persia. Romawi itu ya Roma, negeri Italia barat barangkali gitu ya Roma ya zaman itu sedangkan Persia kalau sekarang itu Iran Persia zaman itu namanya Persia ini dua kekuatan besar yang saling uh, bersaing kalau saya gambarkan di zaman kita beberapa tahun yang lalu ya perang kali kan ada pernah terjadi kekuatan Amerika dengan kekuatan Rusia ya Barat dan Timur ini tuh ya kita mungkin yang ya sudah Menjak dewasa Insya Allah tahu tuh ya kalau anak-anak zaman sekarang mungkin tidak tahu tapi kalau zaman itu sampai saya ingat di televisi dulu ada nyanyian bimbo saya masih ingat ya masih saya SMP itu ya sampai nulis surat kepada Tuan Reagan dan Tuan Brezhnev kan gitu kalau tidak salah ya itu kenapa? karena dua kekuatan ini yang bisa dikatakan kata perang antara Amerika dengan Rusia Maka diperkirakan terjadi perang dunia ketiga Yang itu menjadikan kiamat di dunia ini Tafsirannya masyarakat saat tersebut Kekuatannya sangat luar biasa Nah gambaran semacam itu Terjadi pada pra-islam Tapi kekuatannya ini kekuatan Romawi Dan kekuatan Persia Sebelum Islam Sedangkan kekuatan Romawi ini Kebetulan dihuni oleh orang-orang ahlul kitab. Orang masih iya. Orang Kristen lah kalau zaman sekarang. Nah, ya sebelum Islam datang mereka masih beriman kepada Nabi Isa. Artinya masih bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelanggaran-pelanggaran ya maklum. Kalau ada pelanggaran tapi masih bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di Persia tidak. Di Persia ini penyembah berhala. Bukan sekedar berhala saja, ada yang menyembah majusi itu menyembah apa? Api. Ini tempatnya di Persia. Sekarang dihuni oleh orang-orang Iran, Syiah itu sekarang. Jadi sebenarnya Syiah yang sekarang ini yang sudah keluar dari aturan main dari Islam ini kebanyakan kembali rojo kepada orang tua orang tuanya terdahulu. Persia ini pernah dikalahkan atau di ...kuasai oleh Syedina Umar... ...tak beliau... ...menjadi khalifah... ...maka... ...orang Persia zaman sekarang... ...balas dendamnya kepada Syedina Umar... ...masuknya luar biasa... ...sakit hatinya... ...karena pernah dijajalah... ...kalau menurut mereka... ...barangkali kaya kita ini kepada Belanda ini ya... ...kadang senang lah... kadang ...pemarah ya... ...kenapa? ...mesti penjajah Belanda... ...penjajah Belanda... ...mesti gitu ya... ...kalau setiap 17 Agustus... ...mesti apa perang antara ah, pahlawan yang bawa pemburu cincang gambarannya dengan Belanda. Nah, nanti terakhir Belandanya ditusuk barangkali gitu. Ini karena sudah mendarah daging musuh kita adalah Belanda. Demikian juga di Iran. Di Iran ini musuh utamanya adalah Syidin Umar. Nah, kita masih tahu bahwa Syina Umar itu dulu wafatnya kan dibunuh oleh seorang Majusi bernama Abu Lulu'a Al-Majusi sekarang kuburannya Abu Lulu al Madusi ini di Iran dijadikan kuburan seperti kuburan wali dan dimeriakan disembah sembah diagum-agumkan padahal ini pembunuh Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyullohu taala anhu itu Persi ya yang sekarang jadi Syiah itu ya jadi Syiah itu awalnya dari agama Persi yang Persi itu penyembah berhala penyembah api dan sebagainya sekarang diikuti, dilestarikan oleh orang-orang Syiah, mereka juga termasuk Yang mengagung-agungkan Abu Lu'lu'a al Majusi Balik kepada asli pembahasan Di zaman itu kekuatan besar Yaitu kekuatan Romawi Melawan kekuatan Persia lah umat Islam Kan beriman kepada Allah Tapi jumlahnya sedikit Umat Islam masih jumlahnya sedikit yang banyak musuhnya umat Islam adalah orang-orang penyembah berhala kafir Kurash, yang agamanya hampir sama dengan agamanya orang Persi. Sedangkan orang Islam yang baru berkembang, ini sebelum Perang Badar ya, yang baru berperang, ini otomatis condongnya lebih senang kepada orang-orang Romawi, begitu. Saya contohkan, kita umat Islam di Indonesia. Di zaman Amerika dengan Rusia, padahal kita tahu Amerika ini orang kafir, Rusia ini tidak punya agama, orang komunis. Ya. Tapi di zaman itu, Subhanallah, kalau misalnya ini di film-film aja ya, film-film Barat ini ya, kalau misalnya ada film Barat perlawanan antara Amerika dengan Rusia, CIA misalnya dengan intelijen Rusia, rasanya hati ini, kita masih rodok belok Rusia, gitu ya kenapa kok demikian bukan karena kita seneng dengan Rusia, kan gitu kan waktu itu, kenapa, karena begini yang namanya Amerika ini waduh arogan gitu kalau ngebom sana, ngebom sini kan arogan, sedangkan Rusia kan tidak, yang dilawan Amerikanya, otomatis orang secara umum kan, bolo dengan orang yang melawan Amerika kan gitu kan senang bahkan mungkin kita berdoa mudah-mudahan Amerika dibom dihancurkan oleh Rusia kan begitu walaupun sebenarnya kita tahu kalau Rusia ini justru bahaya apa itu komunis kan gitu tapi hati itu begitu demikian juga yang terjadi di kalangan umat Islam zaman tersebut karena di Romawi waktu itu masih sebagian itu menyembah Allah dengan Nabi Isa-nya atau mungkin sudah diselewengkan dengan Yesusnya itu ya, nah, tapi ada kalimat Allah di sana. Sedangkan di mana di Persia justru menyembah Berhala. Maka menurut riwayat para sahabat ini condong kepada kemenangan Romawi. Solo lo terjadi perang, terjadi perang lah. Di saat terjadi perang ternyata yang menang ini justru Persia, Bukan Romawi. Akhirnya orang Islam ini kecut hatinya ini. Pedih hatinya. Kenapa kok demikian? Soalnya yang senang adalah orang-orang Quresh penyembah berhala. Merasa mereka tuh. Orang yang menyembah berhala lebih menang daripada orang yang menyembah Allah. Ini dikian. Kemudian melihat orang Islam ini gelisah, apalagi minoritas saat tersebut, ya, saat itu minoritas. Maka Allah menurunkan surat Ar-Rum. Allah menurunkan surat Ar-Rum yang menerangkan bahwasanya ini Romawi kalah, Hulibat Rum, Romawi kalah dan yang menang adalah Persia. Tapi jangan khawatir, sebentar lagi kebalik. Sebentar lagi Romawi menang dan Persia yang kalah. Ini ayat Al-Qur'an menerangkan kejadian. Ya, nanti bisa dicek di surat apa? Ayat eh, surat Rom ya di sana ya. Nah, sudah. Akhirnya dalam masa kurang lebih 8 tahun, yang mana kekuatan Persia sejak menang itu luar biasa tampak kencang dan berbenah, mau oh, namanya menang sudah merajai dunia berbenah ini dan itu sedangkan Romawi itu ya cuman sekedar saja namanya sudah kalah perang suatu negara kalau kalah perang itu enggak bisa berbenah diri butuh waktu 10 tahun 20 tahun enggak bisa Jepang itu telah kalah di bom ya enggak oleh Amerika oleh Barat yang itu Nagasaki dan Hiroshima itu kan sampai sekarang kekuatan tentara Jepang berapa tahun ini kan tidak sekuat zaman tersebut, tidak menguasai dunia. Itulah negara itu ya. Lalu negara sudah kalah. Ya, seperti apalagi sekarang Irak misalnya sudah hancur lebur, mau kembali nih ya susah. Dan lain sebagainya. Ini subhanallah, Allah mengedak yang lain. Maka Allah memberitahu lewat Al-Qur'an kepada umat Islam, "Hai hey, umat Islam." Atau mungkin lebih gampangnya, "Hai hey, para sahabat." Kalian jangan getir, kalian jangan gentar. Kalau Allah menghendaki, pasti akan terjadi. Maka Allah SWT mengatakan sebentar lagi Persia akan kalah, Romawi akan menang. Subhanallah, maka terjadilah perang kedua yang sebenarnya menurut hitungan tangan tidak banding. Kekuatan Persia jauh lebih besar daripada kekuatan Romawi tapi pada perang kedua justru kekuatan Romawi yang menang, kekuatan Persia yang kalah. Maka di situ umat Islam uh, merasa berbangga hati, berbesar hati sehingga mereka berani lagi tampil, kemudian terjadilah perang Badar yang luar biasa. Allah membantu pasukan Badar yang jumlahnya sedikit, ya. Cuma 313 Mampu mengalahkan Orang-orang kafir kures Yang jumlahnya hampir seribu sekian Dan yang menang adalah Orang-orang islam Ini sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu SWT Di dalam surat Ar-Rum Dengan asbabun nuzulnya Loh, ini Urusan perang itu Disebutkan di dalam Al-Quran Strategi perang itu lho, disebutkan di Dalam Al-Quran, ini kalau bukan Mujizat bagi Nabi Muhammad Alaihi Wasallam yang itu disebutkan oleh Nabi diajarkan oleh Nabi kepada umatnya tidak mungkin terjadi karena itu Masya Allah, tentang Al-Quran ini kita harus benar-benar menjaganya jangan sampai Al-Quran ini kita lecehkan atau dilecehkan oleh orang lain dengan berbagai macam apa saja kita kewajiban adalah merestarikan Al-Quran kenapa orang-orang di luar Islam khususnya orang-orang Nah, yang mempunyai agama samawi Yahudi Kristen ya, itu menjadi hancur karena mereka meninggalkan kitab sucinya mereka merubah apa yang sudah diturunkan oleh Allah kepada nabinya yuharrifunal kalim am mawadhihi mereka merubah satu kalimat ya dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi mereka an dari tempat-tempatnya yang depan taruh belakang, belakang taruh depan sesuai dengan keinginan mereka. Akhirnya rusak agama itu. Ya, agama Yahudi enggak bisa sampai sekarang enggak konsisten. Agamanya ada tapi ajarannya enggak ada. Agama Kristen kitab sucinya banyak itu kitab sucinya itu enggak satu. Ya, Injil ini macam-macam Injil -macam. bernabas Injil Lukas, mau pokoknya banyak Injil, satu dengan lainnya berbeda-beda. Nah, ini kenapa? Ya karena ada tangan-tangan jahil yang sengaja merubah kitab suci mereka. Karena itu, ah, mereka pada akhirnya tersesat. Nah, umat Islam diwajibkan untuk melestarikan Al-Qur'an ini di samping Allah, nah, yang menjaganya, tata cara Allah menjaganya itu dititipkan kepada hati umat islam, dada-dada umat islam hafalannya umat islam tulisannya umat islam Jadi, maka uh, Al-Quran itu insyaallah akan abadi sampai hari kiamat karena itu marilah kita menjaga diri kita dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dititipi Al-Quran oleh Allah SWT hati kita ini jadikan bukti, barang bukti bahwa Al-Quran kita menjaganya kalau misalnya ada suatu tulisan percetakan yang salah dalam Al-Quran jangan kita diem karena kita yang dititipi oleh Allah SWT untuk menjaganya kalau orang dititipi dan dijaga yang dititip kan seneng ya? walaupun yang dititipi itu tidak bisa mempergunakan apa-apa tapi menjaganya saja kalau misalnya saya ada Pak Ahmad namanya saya punya sepeda motor ya, saya mau berangkat haji tidak punya tempat parkir saya titip Pak Ahmad saya titip ya sepeda motor saya Oh iya iya iya Saya tanya berapa satu harinya Oh gak usah gak usah gratis Tak jaganya saja ya, Sudah begitu pulang dari haji Ternyata sepeda ini yang dulunya kusam Sama Pak Ahmad ini digosok Dikasih uh, Dicet yang bersih dan bagus Padahal aslinya titipnya Biasa-biasa saja Kemudian saya datang Pak Ahmad mana sepeda motor saya Oh ini sepeda motornya. Saya lihat loh kok tampak bagus berapa Pak Ahmad ini, bayarnya kok bagus oh enggak, enggak. karena saya seneng dengan sampehan, jadi saya rumat. pernah dipakai kemana, oh enggak pernah saya cuma wajib saya penjaganya, ini amanat saya jaga, saya gosok tiap hari padahal kalau di rumah saya sendiri hanya dipakai, toh, enggak pernah dicuci kira-kira hati saya seneng enggak pasti seneng tapi kalau misalnya sama Pak Ahmad ini saya titipnya baru ini, baru beli apalagi kredit baru selesai ya <laughs> misalnya ya, kredit baru selesai masih kinis-kinis begitu saya titip kepada Pak Ahmad pulang dari haji ya memang gak bayar tapi besok kesana, besok sini kenapa? dipakai, nabrak, pakai latihan ya saya sih ikhlas-ikhlas saja -ikhlas orang saya titip tapi rasanya gimana? jauh berbeda dengan yang pertama tadi ya. Demikian juga gambarannya Allah SWT menitipkan Al-Quran pada kita. Di hati kita, di dada kita, dalam pemahaman kita, dalam penjagaan kita. Kalau ada orang yang iseng untuk merubah apa saja, melecehkan Al-Quran. Kok kita ini apa namanya menjaganya, memperjuangkannya bila perlu perang. Dengan orang yang melecehkan Al-Quran. Kira-kira yang titip Al-Quran yaitu Allah SWT gimana? Seneng tidak dengan kita? pasti seneng, bangga dengan kita kalau kita sudah disenangi oleh Allah kita dibanggakan oleh Allah menjadi kekasih Allah ya tak? bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah tapi kalau kita dititip Al-Quran kita biarin aja gak pernah ngurusin, gak pernah ini gak pernah mempelajarinya gak pernah dibiarin aja ada orang melecehkan, diam aja ya, kira-kira gimana Allah SWT? ya kurang seneng apalagi na'udhu kalau kita dititip Al-Quran, ikut melecehkan naudzubillah min zalik. Nah ini perbedaan kita umat Islam mohon eh, Bermohon kepada Allah mudah-mudahan tetap hati kita, iman kita, diri kita tetap dititipi Al-Qur'an. Barangkali itu yang dapat kita lakukan ya akhir-akhir ini apalagi sekarang zamannya zaman fitnah, akhir-akhir zaman zaman fitnah. Yang aneh-aneh itu terjadi ya di dunia ini ya. Yang dulu 10 tahun yang lalu kita tidak pernah mendengarkan yang aneh-aneh. Kita masih diajari oleh ulama-ulama sepuh kita. Beliau-beliau masih ada kaya, kaya Kita masih luar biasa masih ada Itu tidak pernah terjadi Apalagi 30 tahun yang lalu Apalagi 50 tahun yang lampu Masih aman-aman saja Tapi zaman sekarang kan sudah tidak Ya dah? Sudah mulai banyak orang sudah Mempermudah Al-Quran Melakukan Al-Quran dengan lagu-lagu yang aneh-aneh Kan gitu ya Dengan ngremong-ngremong, langgam jawa Yang aneh-aneh aja Jadi gimana ini kan gitu ya bahkan di istana negara lagi. La haula wala quwata illa Aneh itu lho. Kita enggak pernah mendengarkan semacam itu. Tapi sudah. Ya, kolaborasi. Kalau sudah habis lagu Jawa, lagu apa? Lagu Inggris. Ya, oh, bukan Inggris dulu, mungkin lagu Madura barangkali ya. Nanti lagu Sunda, lagu Slelilin, lagu apa? Lama-lama gimana? Kok enggak enak, ini kurang panjang. Oh, kalau gitu matnya aja diroba biar cocok dengan lagunya. Lama-lama gimana? Tambah rusak, tambah rusak. Oh ini tak cocok. Lama-lama diroba, diroba. Akhirnya kalau Al Quran sudah rusak, Nabi Muhammad berdalik. Itulah sudah dekat dengan hari kiamat. Padahal dikatakan, ah, Ashlarun nas man adrokal kiamah. Paling buruk-buruknya manusia, paling jahat-jahatnya manusia. Man adrokal kiamah. Siapa orang yang menangi mendapati kejadian hari kiamat? Nah, kita kepingin menangi kejadian hari kiamat. Atau gak menangi Mending gak menangi Kalau gak menangi masih lebih baik Daripada orang yang menangi hari kiamat Nah ini yang jadi perhatian kita Jangan kita kemudian Al-Quran dilecekan Al-Quran dibuat mainan Kita seneng Kita malah mendukung Merekam Misalnya ya asik ini lagu baru ini ya Nahudzubillah min dalik Kalau itu yang terjadi Dan naudzubillah Kalau kita dijadikan Orang yang menangi kiamat Berarti kita ini jelek kita ini buruk Mending Al-Quran kita jaga Al-Quran kita lestarikan Jangan sampai kejadian pada diri kita Kiamat itu Itu mestinya demikian yang harus diperhatikan oleh kita umat Islam Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Bisa menggerakkan hati kita Untuk lebih cinta pada Al-Quran Untuk ikut menjaganya Al-Quran Untuk ikut melestarikan Al-Quran Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu Diterima oleh Allah Sebagai ibadah yang pahalanya dilipat gandakan Barangkali itu yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Hadha walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh